Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min nishururi anfusina Wasayy'ati amalina Man yahdihillah fahuwal muhtad Wa man yudlil falan tajidalah waliyah mursyida Para hadirnya, hadirat Rahiman yallahu iya'kum Kita masih berbicara Masalah khairun Muslim Muslim yang terbaik Tadi telah kita bacakan beberapa hadis yang terkait dengan Muslim yang terbaik. Kita telah sebutkan, bacakan di antara Muslim yang terbaik adalah yang akhlaknya yang paling baik. Muslim yang terbaik adalah Muslim yang lebih banyak memberikan manfaat terhadap manusia yang lain. Apalagi tadi Muslim yang terbaik apalagi? Apa? Masih ingat? Iya, muslim yang terbaik adalah muslim yang menjaga lisannya dan menjaga tangannya dari menjaga muslim lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Kemudian di Qobidin, tadi telah kita singgung juga yaitu ada hadis dari Abi Kabsyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairunna khairukum khairun li ahli ini juga masih berkaitan dengan masalah akhlak. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap istrinya. Ternyata sikap seorang suami terhadap istrinya, kelemah lembutan seorang suami terhadap istrinya juga dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam standar muslim yang terbaik. Dengan artian kalau ada seorang Muslim, walaupun taat ibadahnya, namun kasar terhadap istrinya, bukan Muslim yang terbaik. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana sih sikap Rasulullah, akhlak Rasulullah terhadap istri-istri beliau, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha kala. Dia berkata, Madarab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khadiman wa Imraatan Qatun. Rasulullah tak pernah sekalipun mukul pembantunya, apalagi istrinya. Tidak pernah sekalipun beliau mukul pembantunya, apalagi istrinya. Kemudian, Ekhafidina Jazawillayakum. Dalam hadis ini jelas sekali bawasanya. Rasulullah itu selalu bersikap baik terhadap istrinya. Selalu bersikap baik terhadap istrinya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha juga ditanya, "Apa sih kerja Rasulullah kalau di rumah?" Apa kata Aisyah? "Kana fi mihnati ahlih." Dia selalu membantu urusan rumah tangga, kerjaan istrinya. Aisyah menjelaskan lagi, beliau menjahit bajunya sendiri, menjahit sendalnya sendiri. Bayangkan Ikhauddin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sikap beliau, jadi tidak menunggu-nunggu, kapan istriku ini? Percuma istriku lebih daripada satu. Masa satu pakaian saja enggak ada yang bisa jahit? Sedaya begitu. Namun beliau jahit sendiri, subhanallah. Iya kan? Itulah sikap seorang rasul, Taulah dan seorang rasul terhadap para suami kalau mau menjadi suami yang terbaik demikilah caranya tapi ketahuilah tugas-tugas rumah tangga itu bukan tugas suami ini sering saya ingatkan jangan gara-gara para istri gara-gara para istri mendengar seorang ustad mengatakan bahwasanya Rasulullah itu ngerjakan urusan rumah tangga istrinya, akhirnya tiba di rumah bang itu cuci piring tolong dicuci bang Rasulullah beliau bantu istrinya Dek, kok oh ya, jadi Rasulullah tuh Bang, jahit sendiri. <laughs> Repot kita jadinya kan? Itu inisiatif Rasulullah, bukan tugas rumah tangga. Ya, beliau membantu atas inisiatif. Itu yang terbaik. Bukan seorang istri merasa itu tugas suami, enggak. Tugas suami itu di luar, mencari nafkah, memenuhi nafkah rumah tangga. Istri itu di rumah, tinggal minta tinggal minta, bang kurang beras, ya nih beras, mau berapa ton misalnya bang kulkas kurang besar, ya mau berapa pintu, tiga pintu, empat pintu, enam pintu ya begitu memang, itu tugas suami bang mobil kita sepertinya masa hijet 55 <laughs> sudah, sudah bawa rumpon bang kita beli Fortuner aja lah, ya sebentar deh <laughs> kalau tahan Ya, kalau ada kenapa tidak dibelikan? Itu memang tugas seorang suami memenuhi kebutuhan istri, ya. Itulah yang terbaik, Ikhawuddin. Artinya, kalau memang suami sanggup kenapa tidak? Jika dia melihat memang dibutuhkan. Tapi kalau dibulikan mobil, entar istrinya melala sih kerajo. Melala saja kerjanya. Berarti tidak boleh dibelikan. Tapi pada intinya semua kebutuhan rumah tangga itu ibu-ibu tinggal minta, Bu ya. Tinggal minta. Jangan ibu-ibu pula yang kerja di luar-luar. Ya, tinggal minta, itulah Ikhwiddin. Para suami pun harus bersikap baik terhadap istrinya. Apa kata Rasulullah? Ittaqullah, istausun nisa, istausun nisa bi Bersikap baiklah kan terhadap kaum wanita, fa awanan lakum karena para istri-istri itu seperti tawanan di tangan kalian ya kan istri kita kan seperti tawanan mau kita tampar dia siapa yang bela mertua enggak tahu ya kan oh naparnya dulu di kamar pok uh, awas ya jangan keluar rumah sampai sembuh kan bisa ya tapi istausubun nisa bersikap baik kalian dengan kaum wanita itu dia, semakin baik seorang suami terhadap istrinya, dia semakin dia adalah seorang muslim yang terbaik di kalangan kaum muslimin yang lain Itulah Layi Khafiddin, makanya Rasulullah s.a.w. itu lemah lembutnya luar biasa terhadap istri-istri beliau makanya Rasulullah mau nikah lagi istrinya rela-rela saja, kenapa? baik sekali suaminya jadi kalau bapak mau nikah lagi, sikap baik terhadap istri begitu itu caranya jangan mentampar kemarin minta kawin lagi ha, abang satu aja bang tampari kalau dua gimana tampar-tampar jadinya ada nah, demikian kofidin jadi kita bersikap baik terhadap istri standar kebaikan muslim yang terbaik itu kofidin rohiman ya Allahu ayyakum khairun li ahlie jadi kalau ibu-ibu mendapatkan suaminya kasar ya Pertama doa kepada Allah ya Allah Kenapa suamiku ini kasar sekali Katanya juga dia orang sunnah Tapi kok kasar doa kepada Allah Yang kedua catat namanya kasih tahu pak ustad Pertama biar di dia Di ruqiyah mana tahu ada jinnya Atau diberi nasihat Jangan seperti itu terhadap Seorang istri Walaupun mereka merupakan seorang Makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki Namun mereka adalah seorang makhluk Yang terhormat yang Islam Angkat dari lumpur kehinaan Ya. Orang-orang balik mengira bahwasannya bahwasanya kaum wanita itu didiskriminasikan dalam Islam Selalu didiskreditkan, di, dibelakang-diblakangkan Mereka katakan bahwasanya wanita itu tidak dinilai dalam Islam Siapa bilang? Tidak ada agama yang mengangkat derajat kaum wanita seperti Islam Coba perhatikan sebelum datang Islam bagaimana kaum wanita Orang-orang Nasrani, bukhtanaser sempat mereka membuat sebuah seminar membicarakan ini wanita ini manusia apa hewan sampai seperti itu karena wanita itu bagi mereka penguasaan nafsu saja orang Arab jahiliyah jangankan sudah besar masih kecil saja sudah ini. dibunuh dimasukkan ke dalam yadusu fitrob mereka mereka timbun dalam tanah ini kan ikhwanuddin dalam Islam subhanallah kaum wanita dimuliakan disuruh pakai jilbab, disuruh di rumah ya, supaya apa? Supaya enggak kena debu. Biar yang kena debu itu laki-laki aja. Jadi yang hitam-hitam biar laki-laki saja. Perempuannya di rumah saja, ya kan bening, begitu. Ya kan? Cantik, putih, bening. Kalau keluar pun pakai jilbab, terjaga kulitnya. Jadi enggak perlu pakai lotion-lotion sana, anti petir, anti apa namanya? UVB, UFP tahapalah namanya. Ya? Itu dikarenakan suka keluar. Islam mengatakan wa kornafi bu Tetaplah kalian di rumah kalian. Itu Islam. Bahkan di Saudi Arabia kaum wanita tidak boleh nyupir. Kenapa? Suaminya nyupir atau tukang supir. Jadi dia kalau mau kemana mana, tolong disupirkan saya mau ke sana, diantar. Mika ni kau keting. Itulah Islam memuliakan kaum wanita. Yang seperti ini kata orang Barat. Kaum Islam itu kaum muslimin mendiskreditkan Islam mendiskreditkan kaum wanita. Siapa bilang ini memuliakan? Kalau mereka itu maunya kaum wanita itu ikut ikut bekerja dengan kaum laki-laki. Laki-laki main bola, perempuan main bola. Laki-laki main karate, perempuan main karate. Laki-laki main tinju, perempuan main tinju. Ini katanya pemuliaan terhadap kaum wanita, persamaan gender. Ini ikhfauddin. Ini sama penghinaan terhadap kaum wanita. Coba kita lihat bagaimana pengaruh orang-orang Yahudi dan Nasoro, orang-orang kafir terhadap kaum muslimin dalam masalah reklame, coba. Semua reklame itu dengan kaum wanita. Sampai oli yang tidak ada takut paud sedikit pun dengan kaum wanita masih pakai perempuan. Itu dia, oli apa hubungannya oli dengan dengan kaum wanita? Coba Bu, apa hubungannya Bu ibu dengan oli? Kan tidak ada. Kenapa pakai kaum wanita juga harus bertelanjang dia? Jual mobil pakai wanita tidak pernah laki-laki gitu kan? Itu Islam tidak memuliakan kaum wanita Demikian Ikhavuddin Wanita itu tidak diecer dalam Islam Seperti di obral, tiga seribu, tiga seribu Campur odol ya. Dalam Islam itu Wanita di dalam, dirawat Stelling, laminating Begitu, jadi terawat dia Terjaga Dan tidak hanya itu Para suami diperintahkan bersikap baik Terhadap istrinya kalau enggak, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu dikhafiddin Jadi bukan hanya dia disimpan Tapi juga dirawat, disikap baikan Bukan ditampar Disimpan, ditampari, ya sama aja kan Makanya dikhafiddin Khairukum khairun di ahli Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik Untuk keluarganya Kemudian Khairun nisa, Ah ini, sebaik-baik kaum wanita Hadis ini di sahihkan oleh Syaikh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa qala Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Khairun nisa allati tasurruu idzan nadhara." Sebaik-baik wanita itu kalau kamu pandang dia menyenangkan. Itu dia. Tapi yang dipandang istri sendiri. Bukan kalau dipandang kalau kita pandang istri tetangga menyenangkan kita, bukan. Ya. Itu istri kita. Sebaik-baik wanita adalah kalau dia dipandang suaminya menyenangkan. Menyenangkan di sini bukan tentu harus cantik, enggak. Ya, bukan harus jelita, enggak. Seorang wanita yang taat pada suaminya, akhlaknya luar biasa pada suaminya, servisnya memuaskan, iya kan? Kalau suaminya datang, dia dandan walaupun ya begitu-gitu aja dandannya. Tapi kan menyenangkan. Disambut dengan senyuman. Inilah apabila dilihat dia itu enak dipandang, demikian. Kemudian, watuti uhu ida amar dan dia mentaati kamu kalau kamu perintah. Walatuholifu finabsihawalafimali habimayakroh dan dia tidak menyelisih suaminya pada dirinya dan pada harta suaminya. Itu kofidin seorang wanita yang terbaik. Makanya ibu-ibu kalau masuk surga satu aja kuncinya, tak banyak banyak, tak seperti kaum laki-laki ini. Laki-laki itu kalau mau masuk surga, jihad dulu, mati masuk surga. Ibu-ibu enggak, tak perlu jihad seperti itu. Cukup dia mendapat rido suaminya, ya solatlah, jangan tak solat, ya, yang wajib-wajib laksanakan. Tapi kuncinya, rido suaminya dia masuk surga. Aiyumamroatin matat. Wazau juah anharadin dakwat jannah. Wanita mana saja yang dia meninggal pada saat itu suaminya ridho kepada dia masuk surga. Tuh kan mudah. Kemudian idah <sumut> salatil mar atau Apabila seorang wanita salat yang lima waktu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadhan. Wahafirud <sumut> farjihah jaga kehormatannya. Wa altaat baalaha dan dia taati suaminya. Dakwatil jannah min ayyi abu abin syaat dia masuk surga dari pintu mana saja dia suka, padahal kaum laki-laki gak bisa sembarangan masuk pintu mana aja kalau dia mau masuk pintu jihad dia harus jihad dulu kalau dia mau mau masuk pintu royan dia harus puasa dulu yang rajin demikian, kalau perempuan lima aja, empat ya sholat, puasa jaga kehormatannya taati suaminya, terserah mau ikut pintu mujahid mau ikut pintu royan mau ikut orangnya, terserah Ya, terserah. Itulah komunita. Seorang sahabiah bertemu dengan Rasulullah. Eh, kamu sudah nikah belum? Sudah. Ya Rasulullah. Unzuri ainah antivizaujiki. Perhatikan di mana kamu pada suamimu Fa innahu naruqiyah jannatuqikanah. Suamimu itu adalah nerakamu dan surgamu. Itulah ayat Ya, mungkin ada orang mengatakan enak kali lah para suami ini. Maunya istri itu dandan aja. Kalau dia disambut maunya dengan yang jangan apa namanya dengan keindahan. Enggak. Kaum perempuan itu senang dengan dandan. Beda dengan laki-laki, laki-laki enggak -laki mandi 3 hari enggak masalah dia. Ya. Kalau perempuan itu memang hobinya dandan. Makanya kalau sudah dandan subhanallah 3 jam setengah tahan-tahan di depan kaca itu. Kacanya mungkin yang retak, dia enggak retak. Laki-laki kan enggak mungkin ngasih sisiran Apalagi yang pendek rambutnya macam saya itu, dah, begitu. Tapi kalau perempuan enggak, bedaknya ada alas bedak, gitu kan? Ada anti apalahgilah gitu, enggak, Taulah saya tuh, ada tiga tiga lapis itu. Ya bu ya, tiga lapis bu ya. Nah itu dia. Ah demikian nih Covid-19. Kalau laki-laki enggak ada yang pakai tiga lapis? Mandi saya selesai, selesai, selesai urusannya. Demikian nih covid Jadi ini perintah sebenarnya cocok untuk cocok untuk sang istri. Ah, Antum juga sebagai seorang suami juga ya baguslah dan dan juga lah dengan depan istri artinya jangan jangan busuk busuk kali lah ya <tik> eh, istrinya kau deh bu busuk kali dia lebih busuk lagi rupanya demikian kita pilih kemudian hadis yang lain Rasulullah saw bersabda itulah hadis-hadis berkaitan dengan manusia terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian disebutkan lagi manusia terbaik, manusia terbaik, manusia terbaik semua berkaitan dengan akhlak secara rinci. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari saat dari Nabi sallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita belajar Qur'an, ajarkan kepada orang lain jangan sampai ada kaum muslimin itu yang gak bisa baca Qur'an anak kita kalau bisa kita yang ajarkan Al-Qur'an jangan alib pun itu disuruh ke dayah sana sana belajar dengan pak tengku alibatanya? kenapa gak kita yang ajarkan karena kalau dia tahu huruf ijaiyah kita yang ajarkan ketika dia baca Qur'an kita dapat pahala gak pak guru yang dapat pahala itu dia. Apalagi dia hafal Quran, kita yang bimbing, subhanallah. <tuh> Sabtu depan kita undang Musa, Musa. Musa cilik yang hafal Quran, kita undang ke Medan. Subhanallah, ayahnya luar biasa. Ya. Sampai hafal Al-Quran di tangan ayahnya. Ini luar biasa ya, Khofidin. Ya, luar biasa. Dia mendapatkan syafaat yang luar biasa nanti di hari akhirat insyaallah taala. Ikha Khofidin ajallahu iyakum, makanya kita jangan begitu. Kalaupun kita enggak hafal, minimal Quran itu kita lah yang ngajarkan, jangan ke sekolah disuruh. Karena apa? Kalau kita ajarkan dia, setiap dia baca Quran kita dapat pahalanya. Kawan, ada yang nggak bisa baca Quran? Eh, kamu nggak bisa baca Quran? Itu, itu modal itu, ya. Saham kita tuh masuk surga. Kamu nggak bisa baca, sini. Datang besok ya ke rumah saya. Saya yang ajar. Atau saya yang datang? Apa kamu yang datang? Ini modal untuk masuk surga. Menjadi orang yang terbaik. Tapi saya hanya bisanya ikro sampai ikro tiga. Ada apa? Saya bisa ikut tiga, saya ajarkan kamu ikut tiga Sampai ikut tiga Jadi kita tuh semangat, kenapa? Yang kita harapkan adalah surga Menjadi muslim yang terbaik Mengajarkan Al-Quran itu tidak harus dia mengajarkan Apa namanya, tajwid yang luar biasa, enggak Mengajarkan Al-Quran itu ikhafir, Dari mulai mengenalkan hijayah Mengajarkan apa lagi? Tajwidnya Mengajarkan apa lagi? Artinya Mengajarkan tafsirnya Mengajarkan istimbad hukum dalam Al-Quran Itu semua wa 'allamahum termasuk dalam perkara dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian yaufidin rahimanillahu ayyakum hadis yang lain. Kita persingkat. Khairukum hadis yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khairukum ahsanukum qada'il dayn. Nah ini dia. Sebaik-baik kalian adalah yang paling lunasi hutang. Misalnya nih, saya utang dengan bapak 1 juta. Saya katakan nanti bulan Juni saya bayar. Pada bulan Juni saya utang 1 juta saya bayar 2 juta. Tuh, termasuk yang terbaik, tapi dengan syarat tidak ada akad sebelumnya. Kalau ada akad jatuh riba dia. Atau saya janji bulan Juni, April sudah saya bayar. Itu dikatakan khayrul kum li ahli ah khayrul kum asan hukum koda sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunaskan hutang demikian yang kau ini rahimana allahu ayyakum hanya saja memang fenomena yang terjadi itu kebalikannya ketika min, ketika minjam uang hutang saya begini begitu pokoknya seminggu lagi lah jangan khawatir ya Wallahi Taawhi, Bilahi semua disebutkan huruful kosam itu. Pokoknya seminggu lagi, betul seminggu lagi, ya seminggu lagi. Seminggulah putiah matuman nanti. Tak juga datang mana yang seminggu lagi ini. Demikiannya Akhirnya kita minta mana hutangnya katanya mau bayar seminggu. Kalah segitu aja oh dibayar bayar, didesak desak. -desa. Memang kamu enggak yakin dengan saya. Dia pula yang marah. Ini penyakit orang hutang ini. Rasulah katakan, mataul ghani zulmon orang yang menunda-nunda bayar hutang. Padahal dia sanggup itu zolim. Ya zolim namanya. Khairukum, asanukum, kado alidain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang. Kemudian yang terakhir, nah, itu dia. Biasanya kalau terakhir saya sering saya ulang-ulang ini. Biasanya kalau pas yang terakhir saya sebutkan yang terakhir. Apa hikmahnya? Supaya pendengar dapat suplemen baru terakhir, Ntar lagi selesai. Nah, gitu dia. <laughs> Jadi punya punya semangat baru deh jadinya, walaupun selesainya sejam lagi. <laughs> Yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Annahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Khiyarukum allanukum manaqib fis-shalati. Sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut bahunya ketika salat. Kalau kita salat kan harus rapat tuh. Rapat kaki, rapat bahu, para sahabat begitu. Ketika salat rapat kaki, rapat bahu. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Man furjatan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang merapatkan shof Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Kalau dalam satu hari dia sholat 5 waktu sehari semalam Dia rapatkan berarti satu hari dapat 5 5 rumah di surga Jadi ba antum yang masih ngontrak Jangan sampai ngontrak juga di akhirat Banyakkan rumah di surga Kalau banyak rumah ustaz terus Siapa yang menghuni Siapa penghuninya Loh, Kita kan punya dari banyak nanti Ya kan Banyak bidadari ganti Makanya ibu-ibu kalau enggak boleh-boleh Betepatan pernyataan ini itu pula ada gangguan kecil kan sedikit. So, Ekhafirin ya Ketika kita rapat, ketika kita rapat, maka kita apa namanya kita lembutkan bahu kita. Jangan Allahumma. Tak boleh seperti itu. Rapatkan. Jadi kalau merapat ni sudah, rapatlah. Lembutkan. Itu sebaik-baik kalian. Alianu komana kifisola, ya? Jangan dia tegangkan begitu, karena. Jangan. Kasihan yang yang pinggirnya begini begini jadinya. Oda. Sama ketika juga, ketika sujud. Itu sunahnya kalau kita sujud kan begini, ya kan? Tapi kalau ketika berjamaah, kita diperintahkan untuk melembutkan tangan. Kalau kita begini, kawan sujud di sini lah lehernya. Naimai juga rapat. Makanya Ikhwanuddin ketika sholat kita lembutkan tangan kita, lembutkan. Itulah orang yang terbaik ya di antara kita. Itulah yang terakhir. Alhamdulillah, sudah selesai. Saya kira Ikhwanuddin anjuma wa iyyakum itulah kajian kita pada malam hari ini. Lebirin kurang maaf, lebirin kurang mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi yang bertanya silahkan langsung boleh, nulis juga boleh. Ibu-ibu berteriak dari sana juga boleh. Boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan didayudayukan ya. Ah, Pak Ustaz? Jangan, biasa aja. Pak Ustaz, begitu. Hmm. Ya. tugas di daerah-daerah. Iya. Di di daerah itu oleh pemuka-pemuka kampung sudah suka menyalahkan yang beda. Iya tidaklah kita bekerja di batin, tidak diminta dana, maka kita nyamarkan, karena orang semua orang, ya, nggak apa-apa, <laughs> bagus, ya, tidak ada orang yang nggak apa-apa, tadi kan sudah kita katakan, standar yang baik itu Quran dan Sunnah, bukan apa kata orang. Bukan apa kata orang kata Allah Subhanahu Wa Taala wa in tu te aktarom fil ardiyudilu ka ansabili. Kalau kamu ikut orang banyak di muka bumi ini kamu akan mereka kamu akan disesatkan oleh mereka. Jadi yang baik itu yang sesuai dengan sunnah dengan kaedah fataawanu alal birri watakuwala taawanu alal ithmiul udzuan. Saling tolong menolonglah kalian dalam masalah ketakwaan. Dan kebaikan, jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau bapak tadi istiqomah di situ, kemudian tidak mau ikut serta dalam acara-acara yang tidak ada sunnahnya, lantas orang-orang mencemoohnya, dibilang wahabilah yang isis lain macam, biarin aja, emang gue pikirin. Yang penting bagi kita itu Allah ridho, bukan manusia ridho. Orang Arab mengatakan ridho nas, kau ya tuh ridho nas. Raya tuh tudrop. Rido manusia itu adalah adalah sesuatu yang tidak akan mungkin bisa kita capai. Karena sebaik-baik kita, kita ikutlah acara orang semua. Apa kira-kira semua orang akan suka dengan kita? Pasti? Enggak Ikutlah kita bid'ahnya, ikutlah semua acara, lantas semua orang suka dengan kita? Enggak Pasti aja tidak suka. Jangankan kita Siapa yang lebih hebat akhlaknya Lebih mulia akhlaknya dibanding Rasulullah Tidak ada Bahkan orang musyik sendiri mengatakan Rasulullah Al-Amin Sangat hebatnya akhlaknya saking hebatnya amanahnya Namun ternyata ketika beliau diangkat menjadi Rasul Ada yang mengatakan Syair, tukang syair Ada yang mengatakan sahir, tukang sihir Ada bahkan menyebutkan Sahirun majnun, tukang sihir Gila lagi Bayangkan Ya, Jadi kalau Antum dibilang Wahabi Masalah, biarkan saja Tapi kalau dipukul, usat, nah Gimana? Gimana pak, kalau dipukul? <gulakan> Hah? Ngelak? Tangkis <gulakan -rantan saya sesej creativity> <kulakanemy> Kalau dipukul, itu kan lagi ceritanya Kalau dipukul, Antum maafkan Bapak mukul saya, iya Sakit, sakit lah pak Jadi Dah saya maafkan Pak Goleh, tidak masalah. Ya, tapi kalau enggak tahan, pukul juga lagi. <laughs> Artinya tidak harus dibalas, tetapi hukum dasarnya boleh. Ya, Kamalniyatada alikum faatadu bimislima tadada alikum. Barangsiapa menzolimi kamu, kamu boleh membalas kezoliman yang sama. Dipukulnya, misalnya, bendolah kepala kita. Kita boleh membalas dengan yang sama Tapi syaratnya harus sama bendolnya Jangan kita balik muka Tak keningnya, jangan Itu menzolimi dia berarti Berlebihan Makanya lebih baik di, dimaafkan Supaya kita membalasnya tidak kelebihan Itu dia Ya, Jadi kalau hanya apa kata orang Biasalah ya biasa. Jadi kalaupun Bapak ikut mereka Belum tentu juga Bapak jadi orang yang terbaik Di situ Apa kata Syahalbani Kofiddin Aku bukanlah menyatakan orang yang terlepas dari celahan orang. Walaupun aku berada di puncak gunung, di dalam gua, di bawah sayap burung, tetap akan ada yang yang mencela. Jadi sebaik apapun kita mau ikut masyarakat, nggak ikut masyarakat, tetap ada saja yang mencela. Jadi bagaimana? Ikut saja Rasulullah. Ma ada mau nggak ada yang mencela itu urusan orang. Yang penting kita ridho kepada Allah. Nggak usah minta ridho pada manusia. Itu yang terpenting. Ustad, siapakah sebenarnya ahlu sunnah? Yang dikatakan ahlu itu ya yaitu seorang yang memiliki, yang paling tahu dan yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari zaman ke zaman ahlu sunnah itulah yang paling paham dengan hadis. Baik mengenai istimbat hadis Maupun yang paling faham dengan Mana hadis suhai dan mana yang hadis do'if Itu ahli sunnah Kalau yang zaman sekarang Syihalbani Tidak dilakukan lagi Beliau paling tahu di zaman beliau Tentang masalah mana hadis do'if Dan mana hadis yang suhai Dan diakui oleh kawan dan lawan Jadi sebenarnya ini Al-sunnah adalah mereka yang mengikuti Yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah Dan paling banyak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan mereka orang yang paling tahu Bagaimana cara mengikuti sunnah Paling tahu cara bagaimana cara mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu ya Jadi dia mencintai Rasulullah Sebagaimana diinginkan oleh Rasulullah Itu dia Paling faham dengan Rasulullah Itu yang dikatakan ahli sunnah kalau ada yang mengatakan dia ahli sunnah Tapi dia tidak mengerti sunnah Perbuatannya perbuatan tidak sunnah Itu bukan ahli sunnah Semua orang mengakui cinta dengan Layla Tapi Layla kan tidak mengakui cinta semua orang Iya kan Semua orang boleh mengatakan ahli sunnah Tapi siapa ahli sunnah Yang memenuhi kriteria Yang tidak memenuhi kriteria Walaupun dia mengatakan ahli sunnah Dia tempah stiker Taruh di depan pintu ahli sunnah Sepedanya ahli sunnah, becaknya ahli sunnah Ya, tetap saja yang ahli sunnah itu adalah yang kriterianya ada pada diri orang tersebut. Yang tidak ada, tidak dikatakan ahli sunnah. Yang ada kriterianya, maka dia dikatakan ahli sunnah. Walaupun sedunia orang nggak mengakui dia ahli sunnah. Gak penting pengakuan orang. Iya. Demikian covid ini. Assalamualaikum saud. Apa itu isis? I, i apa ya? I, Islam S-nya apa? State, state. Oh, Islam State Suria Irak, itulah dia singkatannya. Bolehkah bergabung dengan mereka? Jangan. <laughs> jangan. Para ulama-ulama Timur Tengah sudah mengatakan jangan karena itu memiliki mereka memiliki pemikiran khawarij demikian. Karena yang di sana lebih tahu dengan daripada kita, yang orang sana ya, lebih tahu. Itu sekarang daerah kekuasaan ISIS yang paling depan dengan Saudi Arabia itu hanya tinggal 60 km lagi. Makanya orang-orang Saudi Arabia tahu sekali tentang bagaimana ISIS itu. Para ulama mereka tahu sekali tentang ISIS itu bagaimana. Kita di berapa kilometer <laughs> bagaimana sikap kita ketika dizolimi oleh Muslim yang lain, misalnya merampas hak kita? Khafidin, azza <azullahi yakum> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, eh ketika dia ditanya oleh seorang seorang sahabat, ya Rasulullah, arrojulun yuridu akhdimah, yuridu akhdamali. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang ingin mengambil harta saya? Kata Rasulullah, la tukti, jangan kamu berikan. Terus, bagaimana kalau dia membunuhku? Fakinkotala nih, bagaimana kalau dia mengaduhiku? Fakotilhu, lawan dia. Fakinkotala nih, bagaimana kalau dia membunuh saya? Falakaljannah, kamu masuk surga. Fakinkotaltuhu, bagaimana kalau aku yang membunuh dia? Falahunar, maka dia masuk neraka. Dalam hari yang lain Rasulullah mengatakan man qatala duna malihi fala hul, man Barang siapa yang terbunuh karena membela hak dia, maka dia adalah mati syahid. Jadi kalau bapak lagi atau ibu atau yang lainnya lagi naik sepeda motor, datang tukang begal. Udah, mau merampas, merampas sepeda kita, lawan. Kalau dia bunuh kita, kita mati syahid, kita masuk Surga kalau berani, Iya, kalau berani. Kalau nggak berani gimana? Gimana ngelawan? Mana keretamu? Teringat istri saya tiga, anak saya sepuluh, gimana nanti? Udahlah kasih aja keretanya. Makanya tadi kalau berani, kalau nggak berani ya sudah kasihkan saja. Demikian. Kalau kepingin mati syahid, bala, itu harta kita itu hak kita. Demikian. Khafidin azza wa jalla Jadi kalau ada orang yang merampas hak kita. Maka, bagaimana? Pertahankan Kalau berani Kalau tidak berani, ya serahkan <guruh> Mau bagaimana lagi? Itu dia, itu keedahnya ke Tidak <tuh> Iya, jelas masuk penjara Kalau di Indonesia <tuh> nah. Tapi dalam Islam, dia itu tidak dikatakan Apa namanya Tidak termasuk dalam firman Al-Qatil Al wal-maktulu finnar di mana kalau ada dua orang Muslim saling membunuh, kata Rasulullah, al-khatil wal maktul finar, pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kata para sahabat Rasulullah, kalau yang terbunuh masuk, kalau yang pembunuh masuk neraka, wajar. Bagaimana kalau yang yang dibunuh, kata Rasulullah, kalau seandainya dia itu kan terbunuh, karena dia tak sanggup membunuh, bukankah dia itu sebenarnya ingin membunuh temannya? Lawannya. Tapi karena dia kalah, dialah yang terbunuh. Makanya niat pertama dia sebenarnya ingin mem membunuh. Karena kalah, dia yang terbunuh. Makanya Al-Kotil wal-Maktulufinar. Yang menang, yang kalah. Dua-duanya masuk neraka. Karena memang apa? Karena memang dua-duanya ingin dia membunuh. Beda dengan yang ini. Kita kan gak ingin membunuh. Tapi dia tiba-tiba datang mau ngambil harta kita. Kita pertahankan. Eh, membunuh. Bunuh juga dia. Kalau dia membunuh. Tapi kalau dia, apa namanya... Kalau dia misalnya senjatanya misalnya hanya kayu, jangan kita pakai samurai. Ya, jangan pakai samurai. Namikanikauuddin, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, ya, ini tidak termasuk alqatil wal maktul fil Karena kita dari awal tidak niat membunuh. Dia yang niat membunuh kita karena kita mempertahankan harta kita. Demikian. Habis pertanyaan? Ada lagi? Alhamdulillah, dikit aja pertanyaannya. Entar, ibu-ibu ada pertanyaan enggak? Silakan, Bu. Sabar Bu, Pak. Sabar Pak. Ada enggak Ibu-ibu pertanyaan? Silakan. Ibu-ibu nah, masih malu-malu. Ya, silakan Pak. Eh, Waalaikumsalam. Ya, Ya dalam hal-hal ini dalam pelajaran hari itu banyak yang Beranggung kubi tadi Pokoknya ada pelajaran yang berubah Yang berubah dan berubah tadi Apakah aslan yang diadukan Yang berbeda-beda yang berubah tadi Ada hubungannya? dengan Ya Tidak ada dua pelan Ya Ya. ya. Uh, perlu kita ketahui, Khofifin, pada asalnya istilah tasawuf itu tidak ada dalam Islam. Kalaupun diambil dari bahasa Arab yang ataupun dari hadis yang ada dalam hadis yaitu ashab al ashabu Sufah. Ashabul sufah itu adalah para sahabat yang miskin, tak punya rumah, tinggal di teras masjid. Itu dikatakan ashabus sufah seperti Abu Hurairah. Baik, kalau kita urut dari akar kata, sufi, al Dari kata-kata suf itu artinya pakaian yang terbuat dari benang wol, benang apa namanya? bulu domba, kasar. Yang menunjukkan sebuah kezuhutan Tayyid Lantas Apakah Bagaimana dengan ilmu tasawuf ini Hopiddin Perhatikan, terkadang seseorang itu Punya istilah Istilah Kalau yang dia maksud Tasawuf ini adalah Zuhud Zuhud Zuhud sebagaimana Zuhudnya Rasulullah dan para sahabat Boleh Kalau yang dimaksud ini adalah Zuhud ataupun cara ibadah Yang tidak ada sunnahnya Rasulullah dan Rasulullah SAW Maka tidak boleh, itu bid'ah Karena saya dengar Ada seorang ustad di Medan itu Dosen IAIN, dia katakan tasawuf itu ada dua Yang satu Tasawuf akhlak, jadi akhlak yang baik Kita katakan silakan Bertasawuf riyah dalam masalah ini, apabila akhlaknya tersebut memang ada dasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan berzuhud. Apabila zuhudnya memang zuhud ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan bertasawuf dengan istilah mereka sendiri. Tapi maksudnya adalah ibadah yang ada sunnahnya silakan. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Misalnya ada Salah satu daripada tasawuf ini mereka ibadahnya dalam kelambu misalnya. Iya kan? Dalam kelambu. Kemudian dia membawa, ketika dia berzikir, dia membayangkan depan depan di depan dia itu ada gambar syekhnya. Di Medan ada itu. Uh, apa namanya? Itu Universitas Tiabudi. Itu kan Qadirun Yahya. Ah, di masjid itu ada memang Kamar-kamar kecil, kelambu-kelambu, itu tiap kamar itu ada gambar guru. Jadi ketika mereka berzikir sambil membayangkan guru ini, guru ini sebagai perantara, agen yang menyambung dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan tidak ada seperti itu. Ya. Kalau itu dimaksud tasawuf nggak dibolehkan. Ada lagi istilah mereka yang kalian pelajari itu adalah kulit-kulit. Pada kulit itu syariat Kami belajar hakikat Yang mereka katakan Inti daripada islam itu kami pelajari Sudah yang kalian pelajari Udu, sholat Itu kan semuanya syariat Bukan hakikat Demikian Ini Dan tidak ada dalam islam Pembagian syariat itu ada yang kulit Ada yang inti Ya kalau seandainya sholat itu kulit Kenapa kok dikafirkan orang yang meninggalkan sholat Berarti kan inti juganya itu Kalau ada inti dan kulit Kalau seandainya Bolehlah kita katakan inti dan kulit Ketahuilah bahwasannya Buah-buahan Kalau dibuka kulitnya cepat busuk Makanya kulit itu penting juga Kalau pakai istilah kulit dan inti Ini kan ikan oleh karena itu banyak di antara mereka yang kalau kita belajar masalah wudu, masalah sholat, mereka menganggap remeh. Itu kami sudah jalani itu. Paling ini ujung-ujungnya begini, nah, begitu. Gak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti ujung-ujungnya, ujung-ujungnya eling, eling. Jadi ya gak sholat sih dia, tapi udah mengingat Allah sudah begitu. Ujung-ujungnya jadi dukun. Mau oh, perhatikan? Ujung-ujungnya jadi dukun. Ujung-ujungnya nanti apa namanya? bisa ditanya, apa obat ini dan obat itu. Ujung-ujungnya nanti bisa saya tadi barusan pergi ke Mekah. Begitu. Ya? Yang seperti ini. Jadi kita itu beribadah kepada Allah bukan untuk mendapatkan kekeramatan. Kita ingin mengharap rida Allah Subhanahu wa taala apalagi orang Indonesia subhanallah kalau dia seorang ustaz kemudian datang muridnya atau datang seorang ibu ibu sedang bertengkar ya dengan suami ibu ih eh, ustaz kok tahu langsung itu wah ini ustaz mantap ah tahu dia pikiran saya saya pernah dengar seorang ustaz ya diambilnya jarum jarum yang besar diletaknya di sini dikepitnya tangannya tangan tidak tertusuk Jarumnya patah, uh ini mantap. Atau ustadz yang punya cincin, nah, mana yang punya cincin sini? Uh. <tik> Tapi cincinnya ada isi. Ini ada dua ribu jin di sini. Ada seperti itu, ya Makanya sekarang itu sudah mulai sulit mana membedakan mana ustadz, mana dukun. Sudah mulai sulit. Demikian. Kalau dulu kan dukun cincinnya besar-besar. Sekarang enggak dukun juga cincinnya besar-besar. Ya. Karena dia penjual penjual batu aki, Jadi ya besar-besar. Jadi begini-begini aja jalannya. Eh Habib ini na'azin Allahu aiyakum, itulah dia. Jadi tinggal apa yang dia maksud? Kalau dia maksud tasawuf yang dia maksud akhlak yang tidak ada dasarnya, berarti tidak benar. Tapi kalau yang dia katakan tasawuf itu adalah akhlak yang ada sunahnya ya tinggal kita dukung saja ini hadisnya hadisnya hadisnya silakan lakukan ini mau namakan tasawuf mau namakan apa terserah yang penting laksanakan itu prakteknya aman ngerti kan Pak Pernah enggak nengok orang yang zikir begini-begini loncat-loncat gini Begitu loncat loncat Kalau luar biasa itu Habibdin ya. dari mana pula ada zikir seperti itu yang tadinya di pinggir ya Begitu loncat-loncat semua ngumpul di tengah terakhir. Sangkit semangatnya itu loncat-loncatnya. Ada lain silakan. Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada ini. ini hampir setiap event ada pertanyaan seperti ini. Jadi <tuk> yang Besar itu, kadangkala ini duri mobil dibaca sangat atau um, yang agak, mungkin ada yang agak sangat. Nah, iya, ya. ah, sangat, sangat, sangat, jadi ada yang dibaca, iya, saya masih masih kembali ke Ya udah Pak, jangan yakini kalau enggak yakin. Kan nah, nah, nah, nah, nah. nah, tanya kepada yang lain. Kan ada. Nah. Tanya yang lain tadi? Dari... Ibadah. Jadi ada khilafiyah di situ masalah kenduri ya. Jadi dari sekarang kalau enggak kenduri gimana? Berdosa? Kata, kata, kata, itu ada, ada. Enggak, itu Pak. Kalau kita enggak kenduri Maulid berdosa apa enggak? Enggak. Ya. Iya, kalau enggak kenduri Maulid berdosa apa enggak? Enggak apa kata Pak Tengku. Kalau seannya kita enggak Maulid, berdosa apa enggak? Iya. dalam ibadah enggak ada ibadah waktu dosa. tentu. Kan ada ibadah yang kalau dikerjakan berpahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Memuliakan Rasul Iya, artinya kalau kita tidak memuliakan Rasul dengan cara tidak memuliakan Rasul dengan cara Maulid Nabi menurut mereka yang selalu kenduri Maulid itu bagi mereka dosa apa tidak? Pesat. Berarti dosa dong menurutnya? Do iya. Begitu. Ah, mana? antum juga khilaf ya di sini. Biar mudah urusannya. Sekarang saya tanya antum, kalau kita tidak kenduri entar. Alunan ambol pakai cat bentar dulu. Kalau kita tidak kenduri, apakah menurut orang-orang ataupun kaum muslimin yang berkenduri itu berdosa atau tidak orang yang berkenduri? Tidak puasa. Sesat. Mereka yang tidak kenduri. Toib. Iya. Baru kita jawab. Kalau seandainya dia katakan tidak, sementara mereka juga khilafiah, syariat, adat ibadah ya sudah enggak enggak kerjakan jelas pina khilafiyah kan sebenarnya ikhfauddin assalamualaikum perayaan maulid nabi itu ada dalilnya saya minum dulu ya bismillah perayaan maulid nabi itu ada dalilnya siapa bilang enggak pakai dalil satu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Uh, ten, dalam surat Maryam tentang Nabi Yahya. Wassalamun alaihi ya wa salamun alaihi yauma wulida wa, wa Selamat pada hari kelahirannya Nabi Yahya, pada hari pada hari dia dimatikan dan pada hari dia dibangkitkan. Demikian juga tentang Nabi Isa. Wassalamun alaihi yauma wulidtu wa yawma amutu wa yauma Selamat pada hari kelahiranku, pada hari meninggalnyaku, dan pada hari aku dibangkitkan. Satu. Itu selamat hari lahir. Happy birthday. Itulah dia. Ya kan? Itu pas Inggrisnya. Selamat hari kelahiranku. Kan umumnya kalau orang apa namanya uh, perayaan perayaan hari lahir kan? Selamat hari lahir. Ya kan? Ademikian. Rasulullah selamat hari lahir Rasulullah. Karena Nabi Isa juga mengatakan selamat hari lahir Nabi Isa. Baik. Dalil pertama Dalil kedua Ketika Rasulullah SAW ditanya Kenapa anda berpuasa pada hari Senin Rasulullah katakan Karena hari Senin adalah hari kelahiranku Dalil yang ketiga Yaitu Ketika Rasulullah SAW lahir Dan orang Yang datang Membawa berita kelahiran Rasulullah SAW Kepada Abu Jahal Lantas Abu Jahal merasa gembira dan menghadiahkan, memberi hadiah Kepada orang yang membawa berita ini Berita gembira ini Karena gembiranya Abu Jahal Maka Allah ringankan azab nerakanya Tiga dalil Jadi ustaz Mulut kita, belum selesai ceritanya Taib. Itu dalilnya Karena Ikhofiddin Jangan dikira Perbuatan-perbuatan yang bid'ah itu Tidak dihasil di, di dalil Dicari-cari dalilnya yang cocok, kira-kira cocok. Dicari-cari. Nah, sekarang, dalil pertama tadi yang mana itu? Mengenai hari kelahiran. Ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa mengatakan selamat atas hari kelahiranku, hari kematianku dan hari dibangkitkanku. Kalau memang itu dijadikan sebagai dalil disunahkan, disyariatkan memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW karena Allah menyebutkan tentang selamatnya Hari lahir pada hari lahir Nabi Isa alaih salam Maka kita tidak boleh mengambil hanya Satu titik saja, karena itu ada Tiga titik, selamatlah hari Lahirnya Nabi, hari lahirnya Nabi Isa Hari meninggalnya Nabi Isa Dan hari bangkitnya Nabi Isa Kalau memang dengan menggunakan Dalil ini, jangan hanya Memperingati hari lahir, peringati juga Hari meninggalnya Rasulullah Dan peringati juga hari kebangkitan Rasulullah Kapan tuh gak tahu ada enggak diantara kaum Muslimin yang memperingati hari wafatnya Rasulullah? Kenduri. Kenapa? Wafatnya Rasulullah ada. Seharusnya ada kalau berdalilkan dengan dalil, dalil ini. Karena dia tiga. Kenapa kok? Yang satu diambil, yang dua dilepas. Sementara dia satu paket. Ya, paket memperingati hari lahir, memperingati hari meninggal dan memikah hari kebangkitan. Demikian. Kalau memang jujur terhadap dalil thayyib yang kedua apa dalil tadi yang kedua puasa thayyib kalau memang itu dalilnya silakan peringati hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dengan caranya Rasulullah yaitu dengan puasa Senin dan setiap minggu bukan setiap tahun tidak hari Senin lagi iya kan kenapa tidak hari Senin kalau memang itu sebagai dalil, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Peringati setiap hari, Senin. Ini enggak diajar tiga bulan. enggak tentu tak Senin, tak Selasa, tak Rabu, tak Kamis. Ini kan namanya pemerkosaan dalil. Iya, tak jujur dengan dalil. Kalau memang iya, lakukan. Lakukan silakan. Kita angkat tangan, silakan. Kalau memang mau peringatan silakan. Setiap minggu, setiap hari Senin. Kenduri setiap minggu Soalnya Kalau memang iya juga lebih dekat Lebih dekat dia kenduri setiap minggu ketimbang setiap Tahun Kalau lebih dekat lagi Dengan melaksanakan bukan kenduri Tapi dengan puasa Senin itu baru paten. Kalau memang itu dalilnya Yang ketiga tadi apa Abu Jahal Diringankan Sedangkan Abu Jahal saja Yang kafir senang dengan lahirnya Rasulullah diringankan azabnya. Kalian enggak mau senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah nasib kalian nanti di hari akhirat ini? Itu dia. Abu Jahal saja yang kafir ketika dia senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diringankan azabnya. Apalagi kita kaum muslimin. Kita harus senang dengan cara makan-makan. Ya. Dengan cara makan-makan, memberikan sajak-sajak Cemana bahunya Rasulullah panjang bagaimana? Adamikan ini kompeten insyaallah <laughs> iyakum. Dalil ini Abu Jahal ini, cita Abu Jahal ini, dalilnya la aslalahu tidak ada asalnya. Adamikan ini Saya enggak tahu ada dalil yang lebih kuat dibandingkan tiga dalil yang tadi itu. Kalau kita katakan sesat dan tidak sesatnya seorang karena tidak Maulid Berarti Perlu didatangkan dalil yang lain Yang lebih kuat ya, Yang lebih kuat Di antara yang paling lemah Tidak ada Apa, apa itu Itu tidak ada dalilnya Tidak ada Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu hadis tidak ada Hadis palsu itu Barang siapa yang memperingati Hari lahirku Maka dia bersamaku di surga Itu ikhobiddin. Padahal sepakat tidak pernah Rasulullah SAW memperingati Hari lahirnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Syafi'i Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah Imam Malik, tak ada riwayat Mengapa para imam-imam kita Yang dahulu empat, empat abad sebelumnya Dari Imam Syafi'i, kita kan masih Imam Syafi'i ada enggak di Al-Umi itu Imam Syafi'i menyuruh kita memperingati Maulid? Masa Imam Syafi'i enggak ada, para imam kita yang empat enggak ada memperingati Maulid dan mereka enggak enggak tahu ada hadis seperti itu. Eh, muncul hadis itu di Aceh. Dari mana ini sanadnya? Dari Imam Abu Bakar bin Ini ada yang menyatakan gitu Ini merupakan salah satu ulama Ini para apa? Umanis sudah berbuduhan nih. Ya? Udah apa? Berummat. Masalah Jakarta juga -ha. bisa ha nyari. Itu udah begitu berapa tahunnya? Ha. Di Aceh hanya memang lebih biasa. Jakarta lebih menggelar pendaftaran. Itu cuma amin. Jakarta Karena di Aceh yang lebih dahsyat pak. Di Jakarta ha? pak? Mana ha? ada Aceh yang belum Di Jakarta lebih susah lebih Kalau di di, di, di Jakarta itu satu hari selesai. Makanya, ha. ya, ya, ya, ya, ha. Ya. Ha. Dia juga marah pak. Oh sudah bersama dengan Jawa. Pada, biad, biad, biad. Huh? Memang sepengetahuan saya, sepengetahuan saya sampai yang Meranto itu pulang ke Aceh itu untuk itu, untuk itu. Uh. <San> iya, ini bukan hanya masalah maulid, bukan hanya di Aceh, mendunia sudah. Sudah mendunia. Jadi, konfidensallah <San> iyakum. <San> Ada lagi? Pertanyaan, silakan. Jadi, tadi apa, Pak? Tadi apa, Pak? Pertanyaan tadi apa? Oh iya, tidak ada dalilnya itu Tidak ada Itulah aslalahu, tidak ada asal-usulnya nah, Kalau cara apa? Kalau cara itu jangan seandainya Orang tidak pakai cara itu Jangan disesatkan Misalnya begini Saya membuat meja Ada yang buat kaki duluan Ada yang buat atasnya duluan Udah, itu namanya cara Udah Jadi yang namanya cara itu tergantung Gimana cara masing-masing Ketika dia caranya memuliakan Rasulullah tidak dengan maulid, jangan disesatkan Gak boleh Tapi ketika dikatakan, cara ini syariat Orang yang gak melakukan sesat ada, ada. Itu berarti Sebagaimana yang katakan tadi ada, ada. Hah? Tadi kan ada Kata ustaz itu katanya ada, ada, ada. Fatwa <tuh bekerja> right, kalau ada, ah, <tuh bekerja> huh? fatwa MPU, iya. Intinya mau ada mau nggak. Kalau ada, kalau emang ada, berarti itu sudah dikategorikan dalam sebuah syariat. Right, udah jelas lah masalah keduri. Ya, ada yang lain, jelaskan. <tuh bekerja> oh iya. Ada beberapa istilah ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah tadi kita sebutkan wal jamaah itu artinya dia jamaah kaum muslimin jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin makanya ikhafidin dalam Islam ya dalam Islam tidak boleh keluar dari ketaatan seorang pemimpin. Tidak boleh keluar dari ketaatan seorang pemimpin. Atau yang dikatakan jamaah ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa atosimu bihabillillahi jamiau walatafaraku. Peganglah tali Allah kalian ini, tali Allah. Jangan kalian menyempal, jangan kalian melepaskan tali tali Allah ini. Walatafaraku, jangan kalian menyempal. Artinya mereka yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, ya, dengan Quran dan Sunnah. Mereka itu sudah termasuk jamaah Yang sudah di Apa namanya di asas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia sendiri Misalnya dia sendiri yang jamaah itu kan Minimal dua Walaupun dia sendiri Tapi ketika dia ikut Quran dan sunnah Maka dia termasuk dalam jamaah Artinya dia tidak buat Kelompok sendiri yang Tidak berpegang dengan Quran dan sunnah Itu dia Yang lain silakan. Sampai jam berapa kita ini? 5 menit lagi lah Ya Ya. Karena ada sabir karena ada tuntutan mengatakan Rasulullahnya tidak adil katanya. Oh iya. Bukan Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, "Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kamu tidak akan mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istri kalian walaupun kalian berusaha keras. Termasuk Rasulullah tapi yang mana yang dikatakan? Tidak adil itu yang dibolehkan. Allah menyebutkan, Asulah menyebutkan, barang siapa yang memiliki istri lebih daripada satu, lantas dia tidak adil, maka dia nanti di hari kiamat, datang dengan bahu jatuh sebelah, miring. ya, Berarti kan gak boleh bersikap adil, bersikap tidak adil terhadap para istri, kalau dia lebih daripada satu. Yang mana ini? Para ulama mengatakan bahwasanya yang diperintahkan untuk bersikap adil adalah, Pertama, nafkah Nafkah harus adil Pakaian, sandang, pangan, papan itu harus adil Tetapi dalam masalah kecintaan Tidak bisa adil Makanya siapa? Istri yang paling dicinta Rasulullah Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha Itu dia Inilah yang kata Rasulullah Allahumma hadha fima amlik Fala ta'akudni fima tamliku wala amlik Ya Allah, inilah yang aku miliki Janganlah engkau hukum saya Atas sesuatu yang engkau yang punya Bukan aku yang punya Itu masalah hati Jadi kalau masalah kita punya istri lebih daripada satu Kita lebih cinta dengan yang tua ketimbang yang muda Boleh Tidak masalah Tetapi masalah sandang, pangan, papan Hari Tidak boleh Harus adil Jangan dengan yang muda seminggu Dengan yang tua dua hari Itu mereng nanti di hari kiamat datangnya Demikian tapi kalau masa cinta, gak bisa Ini yang disebut Rasulullah Lantas kata-kata lan itu Itu kalimat nafi mu'abad Menidakkan tapi selamanya Kalian tidak akan pernah bisa Bersikap adil, itu berkaitan dengan Hati, kecintaan Itu dia yang maksud Jadi kalau Rasulullah dikatakan juga gak adil, berarti Rasulullah nanti Mereng ini jalannya Iya kan, kan menuduh Rasulullah berarti Ada seorang Berkata kepada Rasulullah Ketika Rasulullah membagi-bagikan masalah Membagi-bagikan e, harta rampasan perang Katanya Ya Muhammad e adil. Ya Muhammad Bersikap adillah kamu Lantas Apa kata Rasulullah Failam adil, adil. Kalau aku tidak adil Siapa lagi yang bisa adil Itu dia Kalau aku tidak adil Siapa lagi yang diantarkan yang bisa bersikap adil Jadi Kalau masalah bagi-bagi Itu Rasulullah yang paling adil satu lagi, dua menit lagi, ya. Syiah. Nah, deh? Ini kan pemikirannya mulai masuk kajian, atau ke daerah ini. Nah. Jadi yang kita khawatirkan, dia pemikiran yang tidak sama Rasulullah, bagaimana ha. memproteksinya? Memproteksinya? Karena para orang Syiah telah mencela para sahabat Rasulullah Cara proteksinya ya kita banyak dakwah. Ya. Banyak dakwah kepada masyarakat Bagaimana bahayanya syiah Mereka telah mencela Dan mengkafirkan para sahabat Kecuali hanya 5 Jadi kata mereka Kalau ketika Rasulullah wafat Semua para sahabat itu kafir Kecuali 5 Yaitu Fatimah, Hasan, Husein, Ali bin Abi Talib Salman Al-Farsi, Migdar bin Aswad 6 Selebihnya kafir kata mereka Makanya kita kasih tahu Dan, masyarakat, dan mereka itu punya dalil Ya Dalil-dalil yang mereka comot dari Bukhari Muslim yang menunjuk, yang mereka pelintir mendiskreditkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali rohullohuan. Dan Ali enggak ya, Utsman rohullohwanhu. Itu dia. Makanya kita jelaskan ke masyarakat, jelaskan terus, jelaskan terus, bahwasanya akan bahayanya pemikiran ini. Contoh yang sudah menyebar ke kalangan kaum muslimin mengenai bencinya Adanya sebagian kaum muslimin yang benci terhadap Muawiyah. Ada enggak? Pernah enggak dengar? Benci terhadap Muawiyah atau benci terhadap Utsman bin Affan. Sehingga ada satu buku Khilafatur Rasulillah. Khilafatur Rasulillah, lima khilafatur Rasulillah. Apa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Padahal khilafah setelah Ali bin Abi Thalib siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Sufyan Athowri tanya, bagaimana perbandingan antara Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz? Apa kata Sufyan Athowri? Al Demi Allah, debu yang nempel di hidung Muawiyah ketika dia bersama Rasulullah jauh lebih mulia ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Muawiyah sahabat. Umar bin Abdul Aziz itu tabi tabiin kalau saya ada Islam. Sahabat tidak bisa ditandingi dengan tabi' atau tabi' tabi'in. Debu yang nempel di hidung Muawiyah ketika dia bersama Rasulullah jauh lebih afdal ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Hadimi kan Makanya ada kaum muslimin yang membenci Utsman bin Affan karena apa? Dengan dengan tuduhan nepotisme, dengan tuduhan apa namanya? familisme. Ini keliru. Ini pemikiran-pemikiran yang sebenarnya dihembuskan oleh orang-orang Syiah, termasuk kepada apa namanya kebencian terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Ah, sekarang sudah mulai kebencian terhadap Aisyah, mulai, ya, mulai, mulai kepada Umar, mulai kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah yang kau fikirkan. Anjum kajian kita sudah setengah sepuluh, sudah sampai pada limit waktunya. Antum juga sudah mulai ngantuk, saya apalagi. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan apa yang benar itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang salah itu datang dari syaitan dan saya Lebih yang orang maaf Aku lukau lihada Wa astaghfirullah liwalakum Walaik saya yang muslimin Inna huwal ghafur rahim Subhanakallahumma rabbana bihamdik Asyadu alla ilaha illa anta astaghfir kawaduhu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia jangan mulut dia